パゲーパゲーパゲーパゲー i ゲーパゲーパゲーパゲーパゲーパゲーパゲーパゲーパゲーパゲーパゲーパゲーパゲーパゲーパゲーパゲーパゲーパゲーパゲーパゲし、パゲーパゲーパゲーパゲです。ゲーパゲゲは、パゲゲゲーパゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲ kurang jadi ongkos transportasi mahal yang ketiga biaya siluman ini biaya, biaya biaya silumannya tinggi sekali dan juga tidak bisa berkompetisi akibatnya ini jadi ini semuanya harus dipikirkan enam persen nanti kita naikkan pelan-pelan jadi 12 persen gitu jadi jangan sampai kelihatan baru m e n y e l o n g sekali kita negara agraris masa kita bisa kalah sama Malaysia ya パッケージパッケージパッケージパッケー ジュワーカーシングアップ、パワーサイヤニャ、カイムラ、ピランガロ、パリタスニャチ、レッタン、バケヤ、イトアニャー、サンブレカス、タンガマレシアイト、ヤンキ irim カニト、ランウォラ、マレシア、サンディリ、ヤマイリンカンテンバワ、タワナギタ、ギタトアラミ、バサラダリ、イミガシニアイト、タレ、アパナメピアチュケニア、トショウレキトンドカロワ、リ Kita kurang mengembangkan sistem pertanian ataupun buah-buahan itu yang Sehingga mutunya itu menjadi bagus -bah gitu Buahnya besar-besar sampai itu t a n l a m a dan sebagainya Oleh Karena ini tugas dari Departemen Pertanian untuk peningkatan mutu Dan selanjutnya, dan selanjutnya termasuk perdagangan Dan yang paling penting adalah biaya c u a i n y a l e b i p e r m u d a h supaya ekspor kita bisa 50% gitu Terima kasih Terima kasih kembali Pak Sudibyo, Ibu Tika Selamat pagi Selamat pagi s i l a k a n Ibu Iya、uh, Mbak Saya ini sebenarnya paling sensitif ya Kalau sudah bicara soal、uh, petani gitu loh Karena bagaimanapun kan topik ini pasti terkait sama petani Nah Kalau image petani di Indonesia itu Kenapa petani selalu miskin? Itu yang pertama ya. Nah Kalau kita mau lihat lebih jauh lagi Kenapa bisa begitu? Sebenarnya Ada itu saya pernah melihat pertanian di Lereng Dieng ya Ketika、uh, ada invest Dan ada orang dari luar masuk Kenapa tanaman kentang bisa begitu sebaik,、e, sebagus i k s e b a seperti itu gitu loh Ya dengan kualitas yang bagus, buahnya yang sangat besar gitu Sehingga pasti ini juga akan bisa mempunyai tempat Dimanapun kita mau ekspor kemana Ini pasti juga kita kompetitif gitu loh Kita bisa bersaing gitu Jadi saya、e, sebenarnya sangat sensitif Kenapa Indonesia yang agraris Itu justru kalau bicara petani ini justru adalah paling miskin gitu loh tentang Yang sepertinya tuh kesian sebenarnya gitu loh Nah ini s a y a masalah keputusan dari pemerintah nah, kedepannya apakah mungkin、uh, tidak untuk dipikirkan Kita yang negara agraris ini mungkin bisa bagaimana lah ya Mungkin seperti、uh, Bapak yang menyampaikan sebelumnya Ini masalah teknologi pertanian Kalau orang luar bisa kenapa kita enggak gitu loh Sebenarnya kita sendiri ini kalau kita lihat lahan di Indonesia Itu sangat prospektif dan sangat memenuhi syarat untuk tanaman macam apapun. Nah saya juga mungkin、uh, ini bagus juga ya topik ini diangkat supaya pemerintah yang mendengarkan ini jadi persikirkan bagaimana kita mengangkat harkat petani dengan、uh, memaksimalkan teknologi sehingga kualitas baik itu buah, sayuran yang yang kita ada, yang kita hasilkan ini bisa bagus, ya di Indonesia sendiri、uh, value petani jadi bisa meningkat, gitu kan, otomatis dengan p e n d a p a t a n y a n g baik, i t u kita akan lebih baik dan hasil atau mutu dari hasil p a n e n itu sendiri, kita bisa kompetitif, mbak, di、ya. luar terima kasih, terima kasih, Ibu Tika Bapak Leo, selamat siang selamat siang, Ibu komentarnya, Pak? beritanya sudah benar, itu, Bu, kita negara agraris dan kita harus menguasai p e Anian ya, seperti saya komentar s a y a yang dulu-dulu opini saya kan Kita harus w a s p a d a beras Seperti tahun 80-an ya Jangan t i d a k infor-infor beras melulu Terima kasih Baik, terima kasih Pak Leo Bapak lagi, selamat siang Selamat siang k o m e n t a r y a Pak Kita kembali komentar ini semua b r k a n dari pemerintah ya Pemerintahnya a n ya Kalau selama ini Kita, kita, kita kembali ke z a m a n Era Tahan Tuhan パパにパパにパワーパッケージを取り込むことができたら、パパイにパを取きたら、パにパ a ーパッケージを取り込むことができたら、パパパにパワとができたら、パパパにパパパッケを取り込きたら、パパパッ Itu semua itu pemerintah itu semua、uh, memikirkan k e c u m a h a n y a kepentingannya sendiri、hmm. gitu.、Baik. Ya, kita kata kalau s e m a t a m kerajaan, kenapa、hmm. kita mesti harus impor? Dulu zaman Tuhan, kalau kita adalah s u a t u m a t a t a n g a n begitu besar. Nah, sekarang kenapa bikin malu、uh, pemerintah sendiri gitu loh. Kita、uh -huh. s e g a r a a g a r i s kenapa mesti harus kata-kata、uh, k -kata, ngemis-ngemis, dapat sumbangan dari negara lain gitu. gitu. Terima kasih. Bapak Kohan, selamat siang. Ya selamat siang selamat. Komentar Anda Bapak? Saya dulu pelaku dari ekspor sayur dan buah-buahan ke Malaysia dan ke Singapura Kesalahan kita satu menurut saya、hmm. Hanya kita tidak punya grader, tingkatan Jadi misalnya kentang Bagi kita kentang ya kentang Kentang itu ada satu kilonya isinya Tujuh, ada delapan, ada gorak dan sebagainya Atau durian Hanya durian kita tidak tahu kelas-kelasnya bagaimana Jadi perlu、uh, departemen pertanyaan atau nampak, apapun namanya Untuk membuat greater daripada setiap tumbuhan atau buah-buahan yang akan kita ekspor m a kasih Mbak Baik, terima kasih Ibu Melis selamat siang i y a saya cuma mau nambahin Saya setuju dengan pendapat papanya yang sebelumnya Semua itu harusnya dikontrol dari pemerintah Pemerintah sendiri aja turun ke bawahnya aja Saya lihat juga kurang ada respon yang baik Semuanya juga masih di korupsi itu soal pupuk segala m a c a m Itu aja, terima ba, kasih. Terima kasih Ibu Meli. Bapak Andre, selamat siang. Selamat siang. Ya, ya. mengenai buah ini, kita nggak perlu jauh-jauh untuk mikirin ekspor dulu lah. Buat dalam negeri aja, mutunya udah berantakan bukan main. Mana buah Indonesia yang di... banggakan nggak ada jadi kebutuhan dalam negeri dulu ada penuhin untuk kualitasnya baikin d u n t u k untuk untuk apa negeri kita sendiri ada kebutuhan dalam negeri、mm -hmm. jangan jauh jauh untuk mikirin、uh, buah kita diekspor ke mana ke Taiwan atau kemana ya buat dalam negeri、mm -hmm. masih berdatangan、mm -hmm. itu aja bu terima kasih baik terima kasih bapak Andre Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang, Bu. Komentarnya, Pak. Nah, tadi apa data yang diberikan oleh k o n t e n saya rasa itu benar.、Ya. Memang secara alam, kita n g g a k kalah dengan Malaysia. Tetapi secara manusia, secara a p a s segala macam pengurusannya, kita kalah dengan mereka. maka、nah, itu kita harus beresin secara manusianya apa swasta, apa pemerintah kalau kita tidak mau kalah dengan negara-negara lain beresinlah dulu dari manusianya、hmm. terima kasih terima kasih, Pak Fausal selamat siang selamat siang kalau saya menilainya sistem kita yang apuradul kita negara agraris kita ini jago gitu ya tapi cuma jago kandang doang gitu s o a l i y a Thailand itu hampir semuanya lebih unggul, karena rajanya turun rajanya turun langsung ngurusin buah-buahan, kita mana yang urus departemen di kita j a n g a n c u m a n ikut dagang juga itu kita malu itu impor sampai beras sampai a d a buah-buahan kita impor juga n gak g ada tuh R&D yang bener gitu、hmm. kita punya ITB k a n harusnya R&D n kita selalu Meriset semua buah yang paling unggul itu kita bikin gitu. Ya kesian petani kita kan. Dia nanam tapi ya, hasilnya kecil. Akhirnya dia tidak nanam makin ya mati semua.、Hmm. Jadi memang kita sistemnya tidak, tidak unggul. Sistem pemasarannya, sistem buahnya. Bagaimana kita mengolah. Jadi ya kita belur orang lain. Kita maju selangkah orang lain lima langkah. Itu t a p i kita kalah gitu.、Ya. Saya kira gitu. t e i m a kasih. Terima kasih. Bapak Waluyo selamat siang Iya selamat siang Bu Komentar saya pertama b i r o k r a s i di custom kita terlalu berbelit-belit gitu n Gak g boleh、uh, rakyat Indonesia ini jadi kaya gitu rakyatnya Dipersulit sehingga、uh, nambah biaya itu satu、uh, Yang kedua itu Menteri Pertaniannya juga harus evaluasi gitu Kalau begini Menteri Pertaniannya ya, ya tahu diri lah maksud saya begitu, terima kasih baik, terima kasih Pak Henry, selamat siang selamat siang Bu silahkan Bapak iya emang itu infrastrukturnya n gak g bener n gak g pernah ngurusin transportnya gimana ongkos mahal semua malah impor durian dari dari Malaysia durian dari Kalimantan juga banyak dari n gak g di perhitungkan untuk masuk di di kota besar, malah impor lebih murah nanti,、hmm. lucu itu n g gak ada Menteri apa, pertanian itu Nggak kerja, nggak tahu di lapangan Dan、uh, Di pabian juga, macem-macem lah Banyak birokrasi yang nggak bener itu Nggak mikirin untuk negara itu、hmm. gak, Negara g g a k n o Nasionalis e d n n a itu nggak ada itu、ya. Terima kasih Bu Baik, terima kasih Bapak Lera, selamat siang Selamat siang, b a k Nona Ya, komentarnya apa? Sudah dari dulu tuh pernah Sultan t a k d i r Alisabana mengkritik soal kemampuan teknologi pertanian Indonesia yang sangat rendah dibandingkan negara-negara serumpun jadi problemnya bukan banyaknya lahan tapi rendahnya kemampuan teknologi pertanian kita coba diperiksa penelitian-penelitian pertanian untuk menghasilkan bibit unggul sangat rendah どういうことですか Uh, infrastrukturnya seperti ya dinas PU bu, gitu tidak membenahi semua tidak berbenah diri kerjanya cuma kongko kongko -kong -kong main catur di kantor. Baik terima kasih Pak Agus. Bapak Bobby selamat siang. Ya selamat siang Bu. Silahkan Bang. Yang perlu diperhatikan di sini menurut saya itu pemerintah atau negara yang harus bertindak. Ya, kita dulu terkenal s e k a l g a i negara agraris, tapi begitu s aja hilang gitu karena citra ini menjadi luntur akibat dari perubahan sistem di dunia, globalisasi. Tapi ujung-ujungnya akan kembali lagi bahwa kita akan nantinya kekurangan zat-zat makanan yang kita butuhkan, budget buat pertanian maupun pertabunan. Nah, kita perlu inovasi. Orang-orang itu mesti kita didik. Orang-orang p e t a n i itu mesti kita rangkul. Dan pemerintah mesti memperhatikan itu. Negara mesti p e r h a t i k a n itu. Ini enggak. Jadi kualitas yang keluar juga sangat buruk. Sehingga Vietnam yang tadinya terbelakang, Malaysia juga menjadi pemasok utama Jadi bukan cuma di Singapura Di Amerika pun mereka bisa mengekspor itu dan Itu aja, jadi pemerintah harus disini Terima kasih Baik, terima kasih Bapak Bobi Bapak Fred, selamat sore Selamat sore Ya, silahkan Pak Pak ya.、Uh, Saya a kira itu justru yang Anda katakan itu、uh, Kita negara agraris Itu berarti bahwa ke Kebaikan penduduk kita Hidup dari pertanian Tapi tidak berarti bahwa kita bisa mengekspor loh しかし、今、ah、日本の国はフーカスです。日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本の国と日本と日本の国と日本の国と日本の国と Tapi fokus satu negara itu pertanyaannya apa yang namanya、uh, di perben pertanyaan betul-betul. Mengarahkan, membantu dan memfasilitasi petani-petani yang mau itu Mau menghasilkan produk itu, bukan sembarangan, begitu Bu、mm -hmm. Terima kasih Oke,、okay. Pak Markus selamat sore Sore ya, Silahkan Pak、uh, Untuk mengenai yang itu bahkan didiskusikan ya Ibu ya、mm -hmm. Itu untuk biaya yang maha l untuk angkutan di dalam negeri di Indonesia Itu sebenarnya harus dibangun terlebih dahulu dan diberikan dari infrastrukturnya selain dari yang dibicarakan oleh bapak yang pertama tadi harus fokus ke salah satu bibit atau apa itu, tapi yang menyebabkan <coughs> ongkos mahal dan naik itu karena manufakturnya yang jelek, s o r r s o r r i n f r a s t r u k t u r y a jelek jadi biayanya semakin mahal untuk angkutannya,、hmm. g itu aja ibu. Oke.、Okay. Terima kasih. Ya terima kasih banyak anda Mitra Bisnis yang sudah berbagi opini bersama Pas Eva untuk sesi ini.